Saadná berita malam. Assalamualaikum Saudaron berita malam edisi hari ini Rabu 23 Agustus 2017 dibacakan Ardiansyah. Warga Matang Bungong serahkan AK 47 beserta 6 amunisi ke Timur Warga Aceh tewas ditembak di Medan terlibat sindikat narkoba Malaysia Palembang serang pelayan warung nasi Dengarkan juga sajian lainnya yang telah dirangkum tim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 Sudarlun Hanapia warga gampung Matang Bungong kecamatan IDI Timur menyerahkan sepucuk senjata api laras panjang jenis AK47 dan 6 Butir peluru ke Polres Aceh Timur Rabu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Penyerahan senjata berlangsung di Aula Wirasatia Polres Aceh Timur yang diserahkan Hanapia dan diterima oleh Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto didampingi waka Polres Kompol Charlie Saputra. Kapolres Aceh Timur Raka Bepiru di Periwianto mengatakan senjata ini merupakan milik anak-anak FIA berinisial G yang diserahkan secara sukarela berkat kerjasama pihaknya dengan orang tua J. Senjata ini merupakan sisa konflik yang belum pernah digunakan untuk kejahatan kriminal. Sudarlun seorang warga Aceh terlibat peredaran narkoba internasional kembali tewas ditembak polisi di Medan Senin Malam. Tarmizia M. Yusuf alias Paisal, warga Gampung Blang, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara, ditembak dalam penyergapan di kawasan Sunggal Medan. Polisi menyita sabu-sabu 2 kg dan mobil Mitsubishi Pajero Spot. Kabir Humas Polda, Sumatera Utara, Kombes Rinasari Ginting mengatakan, ada 4 pelaku yang ditangkap, namun satu di antaranya terpaksa ditembak karena melawan. Ketiga tersangka lainnya, Raja Manggaliad Hutapia alias Pak Jes, Anton Sopian alias Adi dan Riki Reski alias Krup Sudah ditahan di Direktorat Rest Narkoba Polda Sumut Ia mengatakan komplotan ini merupakan sindikat yang memiliki jaringan di Malaysia Sudah lun, seorang pria asal Trumon, Aceh Selatan berinisial MA Menyerang pelayan warung nasi Kak Nurul di jalan penyak makam Lambu Selasa Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat Korban perempuan berinisial IR jatuh bersimbah darah Akibat ditusuk menggunakan gunting dan pecahan gelas Hal itu disampaikan Kapolresta Banda Aceh, Kombes Polisitis Saladin melalui Kapolsek Kapolsekulikaring AKP Mawardi. Menurut Mawardi, pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kini masih diperiksa di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Menurutnya, sehari-hari pelaku bekerja sebagai petani yang menyewa kamar sebuah rumah di Gampung Lambu. Warga di sekitar lokasi yang melihat kejadian langsung menangkap pelaku dan menghubungi Polsek Polsekulikaring untuk mengamankan pelaku dan barang bukti. Sedangkan korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin untuk mendapat perawatan. Darlun Rumah M. Husin alias Husin Mob terletak di Gampung Sukun Masjid Kecamatan Gelumpang 3 pd ditembak oleh orang tak dikenal Rabu pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Kapol Respedia KBP Andi Nugraha Siregar SIK mengatakan belum diketahui persis motif laku melakukan penembakan. Ikhwal kejadian berawal pada Rabu pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Korban menghubungi Kanit Intelkam saat korban hendak keluar rumah dan mengeluarkan mobil dari garasi rumah. Melihat belakang kaca mobil Toyota Avanza BL 761 ZI telah berlubang. Diduga akibat tembakan, ada 6 lubang terdapat di dinding mobil. Kepada polisi, korban mengaku tidak mendengar suara tembakan tersebut di lokasi ditemukan barang bukti satu selongsong peluru jenis laras panjang di lorong rumah korban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Sidang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh saat ini sedang menjajaki kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Penjajaran KKR Aceh yang dipimpin Afri Daldarni bertandang ke kantor LPSK Selasa di Jakarta. Penjajakan kerjasama dikhususkan dalam bidang perlindungan saksi dan korban yang akan ikut dalam rangka rekonsiliasi di Aceh. Rombongan KKR Aceh diterima dua wakil ketua LPSK, Lizulistiani dan Edwin Partologi Pasaribu. Sedangkan dari KKR Aceh juga hadir para komisioner Mastur Yahya, Fuadi, Fajranzen, Evi Zen, dan Ainal Mardia. Wakil Ketua LPSK, Liz Suryasni, mengatakan pihaknya membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan KKR Aceh. Kerjasama bisa dilakukan dengan berbagai macam model. LPSK dibatasi dalam ruang lingkup peradilan pidana. Namun terkait tugas KKR Aceh, yaitu PHB, beberapa kasus di Aceh telah ditangani LPSK atas rekomendasi Komnas HAM. Darlun Kerajaan Trumon, yang kini diketahui terletak di desa Kedi Trumon, kecamatan Trumon, Aceh Selatan, merupakan kerajaan otonom, walau tetap merupakan bagian dari Kerajaan Aceh. Teku Raja Aceh, keturunan Raja Trumon, menceritakan bukti otonom, sebab Kerajaan Trumon bisa mengirim pasukan sendiri membantu kerajaan lain, bahkan pengiriman pasukan perang hingga ke Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Trumon juga mampu membuat uang sendiri dari perak dan tembaga, Kemudian wilayah kekuasaannya hingga Kesingkil dan Nagan Raya. Lalu salah satu peran Trumon dalam kerajaan Aceh sebagai pengumpul upeti dari kerajaan di bawah kekuasaannya. Selanjutnya upeti yang telah dikumpul di store, ke kerajaan Trumon, di store kerajaan Trumon ke kerajaan Aceh. Kerajaan Trumon dikenal kaya raya. Harta warisannya yang sampai kini masih disimpan keluarga kerajaan antara lain uang, guci, dan keramik.